Mitra Bisnis, hari Jumat tanggal 13 Mei 2011, pemerintah secara mendadak menjelang jam pulang kantor, memutuskan hari Senin kemarin sebagai cuti bersama. Namun keputusan ini tidak diikuti oleh Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia yang tetap menjalankan aktivitasnya. Di sisi lain, keputusan pemerintah secara mendadak ini tentu saja membingungkan dan mengacaukan rencana kerja para pelaku bisnis. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Ketua Apindu, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Jadi prinsipnya, dunia usaha itu m e n e n d a k i supaya cuti bersama dan libur bersama itu tidak diatur oleh pemerintah. Itu menjadi wilayah pemenang dari kantor masing-masing. Sesuai dengan perjanjian k e r j a Itu dulu munculnya kan ketika ada bom Bali. Jadi untuk menghidupkan p e r k e n o m i a n itu. Terus diatur mengenai supi bersama dan ibu bersama. Lalu kemudian ada pemindahan h a r i l ibu rupiah dan l ibu rupiah. Saya sekarang sudah recovery. d a n itu harus dikembalikan kepada domainnya masing-masing. Dampak apa yang mungkin terjadi dari pengumuman libur bersama secara mendadak ini? Dunia usaha itu kan sudah komitmen dengan janji-janji pada klien-kliennya. Misalnya delivery time harus diadakan pada hari ini. Di hari ini kantor pemerintah tutup. Lalu dokumen-dokumennya kayak a d i kan berarti bisa kan? Bisa kena penalti Dan juga、uh, LC yang mestinya sudah bisa nego, tidak bisa nego Dan kalau tidak bisa nego berarti k a s u r n y a akan mundur Itu efek dominonya banyak itu Jadi oleh karena itu kami sebetulnya kaget juga dan tidak mengerti Mengenai kebijakan dari libur yang kali ini Bank Indonesia tidak ikut meliburkan diri. Masihkah libur bersama ini memiliki dampak negatif bagi dunia usaha? Kan pelayanan publik terjadi slow down sekarang. Dan pelayanan publik itu merupakan salah satu rantai supply k a m m gitu、loh. Jadi itu kalau itu tertunda, kita bisa juga tertunda. Kalau s i b e t n y a kita kena closing date hari ini dan tidak bisa masuk kapal hari ini, jadi kita harus air fresh atau、e, diurut. Dan itu berarti membayar lebih. Demikian, Jimanto, saya Kiki Wijaya.